Мася'Allah, рамай скалі, Мася'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakатух. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, ala umur-uddin, yawad-din. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal-mursalin, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, amab'ud. Rabbi ishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Ya Allah lapangkanlah dadaku mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku Saya agak segan berdiri di sini sebenarnya karena banyak guru-guru saya di hadapan saya. Ya Allah. Ada yang terhormat Ustaz Bahtiar Nasir beserta ibu dan keluarga. Ini guru saya, Bu, Pak. Ustaz Bahtiar Nasir ini yang datang memberikan nasihat pernikahan di pernikahan saya, memberikan ceramah ketika anak saya akikah. Ini ini guru saya dan suami saya. Kemudian ada Ustaz Didin Hafiduddin. Ah, ini ustadz guru saya juga Ustad bapak uh, Hasbullah Мовакили iбу Hafifah Yang tidak sempat hadір pada hari ini Ustad Bedin dimana ustadz Bedin? Ada juga hari ini, ada di belakang Dan seluruh bapak dan ibu yang sangat saya hormati Saya berdiri disini mungkin sebagai adik Ada yang usianya, anaknya sebaya sama usia saya Bukak ya saya masih 26 tahun sehingga sebenarnya agak segan berdiri di sini karena secara pengalaman justru Bapak dan Ibu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya yang masih terus belajar untuk menjadi seorang istri dan ibu. Anak saya baru umurnya 6 bulan soalnya. Jadi masih belum banyak pengalaman dibanding Ibu dan Bapak. Ketika diamanahkan untuk memberikan sedikit uh, berbagi menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tentang bagaimana peran ibu yang luar biasa terhadap anak ini pun saya tujukan kepada diri saya pribadi. Semuanya diawali dengan memilih pasangan yang baik terlebih dahulu. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pilih perempuan-perempuan cantik yang tumbuh di tempat yang tidak baik untuk menjadi ibu yang baik saya pun sedang belajar seperti itu untuk menjadi ayah yang baik ternyata semua itu diawali dengan pertama memilih pasangan dulu yang terbaik bagaimana perempuan diibaratkan di dalam Al-Qur'an seperti sebuah ladang Sehebat apapun bibit itu Dari para laki-laki Wahai anda para laki-laki Sebagus apapun bibit itu Ketika ditanamkan di ladang yang gersang Di ladang yang kering Maka tidak akan tumbuh menjadi pohon yang bagus Tidak akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang bagus Maka ladang sangat menentukan Siapa ladang itu? Perempuan Zaman sekarang susah gak? Pak Ini teman-teman muda yang laki-laki yang mau menikah Cari perempuan salihah Susah tidak? Tidak Susah ya. Kalau carinya di Masjid Istiklal, carinya di akal, carinya di tempat-tempat yang baik, insyaallah mudah. Tapi kalau carinya di tempat maksiat, ya penuh dengan perempuan-perempuan cantik tapi penuh dengan maksiat. Coba tanya sama teman-teman yang belum menikah. Mau suami saleh? Banyak yang belum nikah ya, mau menikah atau jodohnya enggak ada pendamping ini, ya? berdoa terus tiap malam ya Allah, jodohku mana ya Allah? Atau sedang mencintai seseorang dalam diam. Ada ya? Jatuh cinta menderita enggak? Menderita ya. Tiap hari nangis. Lagi makan kebayang itu wajahnya Allah ganteng bener nih orang. Ya. Lagi mandi kebayang itu wajah. Sampai lagi baca Al-Qur'an muka tuh laki-laki ada di ayat-ayat seci Al-Qur'an itulah orang-orang yang sedang jatuh cinta tapi bagaimana cara memanage cinta itu mencintai dalam diam kalau belum sanggup untuk menikah ya Tapi ada perempuan zaman sekarang, "Halo, mau enggak jadi pacar saya?" atau laki-laki, "Saya suka sama kamu." Kan Rasulullah menyuruh kita untuk mengatakan kalau cinta kamu orang bilang aja. Maka para laki-laki mengatakan, "Uhibbuki fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Eh, salah sasaran. Rasulullah memang menyuruh karena ada satu sahabat bilang wahai Rasul aku cinta dia kata Rasul apa kalau engkau cinta dia sampaikan pada dia tapi laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan bukan laki-laki dengan perempuan dengan modus karena Allah cintanya karena Allah nih Bapak Ibu pembahasan sebentar ya tentang jatuh cintanya para ABG Ibu-ibu dan Bapak-bapak kan dulu pernah ABG juga ya Ya, medus itu cinta karena Allah wahai calon istriku udah calon padahal nikahnya 5 tahun lagi teh hp memberi harapan palsu Aku tuh enggak ngapa-ngapain pacaran syariah Ada enggak pacaran syariah? Ah pacaran syariah tuh pacarannya di Masjid Istiqlal nih hm, datang bareng-bareng berduaan tadi boncengan aduh Kan pacarannya enggak ngeta ngapain Pasaran Syariah, Pasaran Syar'i, pegangan juga enggak, hati-hati. Pegangan enggak, tapi boncengan iya. Kalau menginginkan suami yang baik, istri yang baik terlebih dahulu cari pasangan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita ada 4 hal Rasul, pilih pasangan yang belum menikah. Khusus yang belum menikah, kecuali bapaknya mau nikah lagi. Oh, atau 234. <guruh> ya. Nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lihat empat. Empat itu apa? Perhatikan fisiknya. Kita boleh kok pilih perempuan cantik, kita boleh kok pilih laki-laki tampan yang ketika kita melayaninya hati kita senang. Ya Allah, mukanya jelek benar ya Allah. Borok-borok ngelayanin ya Allah. Lihat mukanya aja udah enggak demen ya Allah. Nah, ada yang gitu kok aku nikahnya dicodohin ya Allah enggak pernah lihat mukanya sama sekali. Begitu malam pertama lihat mukanya ya Allah astagfirullahaladzim auzubillahi minzalik itu katanya. Borok-borok mau melayani nih lihat muka demek banget, nih muka enggak ada cakep-cakepnya sama sekali. Makanya kata Rasul boleh lihat orang cantik, boleh pilih yang cantik, boleh pilih yang tampan. Menurut saya sih suami saya paling ganteng sedunia. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak belum tentu menurut Bapak Ibu paling cantik sedunia menurut Ibu Bapak paling ganteng sedunia boleh melihat wajahnya tampannya cantiknya makanya sebelum nikah itu lihat dulu wajahnya kalau laki-laki bilang nih sebagian orang-orang sekuler nih ya orang-orang hedon bilangnya begini kalau pilih perempuan berjilbab kan kita enggak tahu kalau kupingnya satu gimana kalau rambutnya botak gimana? Gimana caranya? Mendingan yang udah jelas-jelas aja kelihatan rambutnya gampang. Kita bisa pilih, kita bisa ambil utusan kita saudara kita yang terkemukan untuk melihat fisik wanita tersebut kemudian nanti baru diceritakan kepada kita itu caranya. Kemudian yang kedua, lihat keturunannya. Apakah berasal dari keturunan yang baik-baik atau tidak? Karena ternyata mereka itu sangat berpengaruh terhadap diri pribadi seseorang. Lihat apanya lagi? Hartanya. Mau pilih yang kaya, boleh enggak? Boleh banget ya. Kalau bisa sih yang ganteng ya Allah, yang keturunannya baik ya Allah, yang yang kaya ya Allah, sama yang agamanya bagus ya Allah. Kan doa kita kalau doa mesti maksimal ya. Walaupun kenyataannya enggak gitu-gitu banget sih. Tapi enggak ada salahnya kita berdoa secara detail, meminta petunjuk kepada Allah untuk memberikan yang terbaik. Maksa di sisi harta itu apa? Enggak perlu yang kaya raya banget. Kalau kaya raya banget sih alhamdulillah pasti setidaknya dia butuh dia memerlukan dia ada di dalam dirinya semangat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab sehingga kalau satu saat akan roda berputar ia tetap bertanggung jawab Arijalukwamuna ala nisa di surat an-nisa 34 dia paham dia sebagai seorang pemimpin bagi perempuan karena kewajibannya salah satunya menafkahi namun yang terbaik pilih ting agama. Kalau gitu aku mau pilih yang lulusan Madinah aja ah kayak Ustaz Bahtiar Nasir. Tuh. Oh. Ya, yang kayak Ustaz BN cuman satu, Bu. Cari yang lain, ya. Mau kayak siapa nih? Ustaz ini ahlulusan ini, lulusan itu, atau yang hafal sekian ratus hadis, atau yang hafidz, yang hafal 30 juz atau yang lain-lain, silakan. Tapi ingat bahwa agama adalah akhlak agama adalah akhlak. Begitu banyak orang tahu teori agama tapi akhlaknya tidak begitu banyak. Banyak. Tahu hukum agama tapi akhlaknya berbeda dengan apa yang ia tahu. Banyak enggak? Banyak. Jadi pilih pasangan itu lihat dari akhlaknya karena agama itu dari akhlak. Akhlak yang baik taunya dari mana? Lihat pergaulannya karena teman-teman itu cerminan dari dirinya. Aku tuh baik, iya, tapi baik di lingkungan maksiat sama aja. Standar baiknya orang yang buat maksiat sama standar baiknya orang-orang saleh berbeda. Kalau pergaulannya sudah buruk jangan dipilih. Kan kita sudah tahu ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, cuciperten wangi. Kita berteman dengan pandai besi kecipratan api, pilih yang akhlaknya baik. Kenapa sih harus yang akhlaknya baik, harus yang agamanya baik? Karena kata Ali bin Hasan bin Ali dikatakan, "Kalau engkau memilih agamanya, ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Ketika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu." Sehingga kalau ada bapak-bapak yang dipilih oleh ibu karena agama, Dia paham sang bapak data ini apa pahamnya kata sak dan nabi apa la tajribal wajh bapak-bapak kalau lagi marah kalau agamanya baik enggak mungkin mukul wajah istrinya la tuqbih tidak mungkin mencaci maki Semарах-marахnya orang Yang punya agama baik Tidak ada keluar cacimaki itu Apalagi kata-kata kebun binатang Tidak ada Kenapa? Karena dia orang beriman Takut kepada Allah Kemudian yang ketiga apa? Kalau pilih suami dari Yang baik itu Agamanya baik Maka La tahjur Ila fil baik Dia tidak mendiamkan Tidak memboikot sang ustri Kecuali di rumahnya sendiri Lihat tuh Adab-adabnya tuh Itu dia. Pertama diawali dengan memilih pasangan yang baik terlebih dahulu. Memilih pasangan baik berikutnya kalau ingin menjadi ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat setelah memilih pasangan yang baik, kemudian yang kedua, wahai teman-teman yang belum menikah, prosesnya pun harus baik. Engkau mengatakan menikah untuk menyempurnakan agamamu setengah din, tapi engkau rusak proses itu dengan proses-proses yang kotor. Apa itu proses yang КОТОР? Laki-laki dan perempuan berduaan, sesaleh apapun engkau, pasti engkau akan terjerumus juga. Betul enggak? НА peduli setan tidak pandang bulu, mau jilbabnya panjang, mau janggutnya panjang, kalau sudah berduaan, setan akan bujuk lewat situ. Maka ada perempuan -perempuan yang tidak bisa Bahkan ada sebuah kisah nyata. Saya ingin menceritakan ini, biasanya saya sering ceritakan supaya menjadi pembelajaran bersama. Kisah nyata yang saya dengar waktu saya awal kuliah. Ikhwan dan akhwat, laki-laki saleh dan perempuan salihah hendak melangsungkan pernikahan beberapa bulan ke depan. Pada hari itu mereka hendak mencari rumah. Hendak melihat-lihat rumah. Namun pada hari itu tidak ada satu keluarga pun yang bisa mendampingi mereka untuk melihat rumah. Lalu apa yang terjadi? Terpaksa sekali ikhwan dan akhwat ini, laki-laki baik dan laki perempuan baik ini akhirnya satu mobil berdua. Enggak ada siapa-siapa yang bisa menemani. Akhirnya pergilah ke sebuah rumah yang mereka mau beli rumah itu. Masuk ke dalam rumah itu, apa yang terjadi? Sang perempuan masuk ke dalam kamar mandi, ternyata banyak kecowaknya perempuannya ketakutan jerit-jerit sang laki-laki pun menyelamatkan masuk ke dalam kamar mandi sudah bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya di rumah kosong itu dengan lihai setan membujuk akhirnya terjadilah kata si Ihwal laki-laki saleh itu tenang wahai calon istriku sebentar lagi kita juga akan menikah tinggal kita bertaubat kepada Allah saja Namun di detik-detik menjelang hari pernikahan dapat kabar sang calon suami ketabrak meninggal dunia. Sang perempuan taspek lagi hamil. Nauzubillah min zalik. Perempuan salihah, laki-laki saleh yang hendak menikah justru setan menggoda dengan sangat dahsyat, ia pun hamil tanpa memiliki suami, zina. Di dalam Al-Qur'an bukan Jangan berzina tapi la takro buzina. Untuk menjadi calon ibu yang baik, pembuat generasi yang baik adalah orang-orang yang la takro buzina. Jangan mendekati zina. Zina para gadis, zina para lajang yang dilakukan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun supaya mereka bertaubat. Zina orang yang sudah menikah dirajam sampai mati. Apa itu dirajam, dikubur sampai leher, dilempari batu sampai mati? Kenapa lebih berat hukumannya? Karena mereka sudah mendapatkan yang halal, sudah merasakan yang halal, tapi dia cari yang haram. Makanya hukumannya sangat berat. Itu masyaallah, pilih pasangan yang baik. Pasangan yang baik adalah perempuan-perempuan, laki-laki yang la taqobuz zina innahu kana fahisya sabila. Jangan dekati zina. Zina perbuatan yang buruk, satu jalan yang keji, satu jalan yang buruk. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Allah katakan jangan dekati zina. Apa yang kau pandang ini yang haram adalah zina. Tapi orang-orang bilang pandangan pertama bonus Hingga dipantengin terus tuh cewek cantik Masya Allah Cantik bener nih cewek Masya Allah Ada yang begitu Kan pandangan pertama bonus Kalau pandangan kedua Baru harus dipalingkan Kalau gitu pantengin aja tuh cewek cantik Tuh oh, hati-hati Memandang yang haram adalah zina, yang haram adalah zina, memegang yang haram adalah zina, melangkahkan kaki ke tempat -tempat haram zina, hati memikirkan yang bukan haknya adalah La taqrabu zina. Semoga kita dari perbuatan zina karena ternyata sekian persen di, kota, di Indonesia ini sudah tidak perawan lagi. Puluhan persen, dikatakan sampai 60% gadis-gadis tidak perawan lagi menjadi kah? Menjadi kah? Bagaimana engkau bisa menjadi ibu yang mencetak generasi-generasi hebat kalau bahasa mudamu kau hancurkan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti, kelak tidak ada seorang pun yang dapat menaungi menolongnya kecuali Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rasul dan Allah sendiri enggak bilang orang tua yang taat kepada-Ku tidak. Orang tua justru emang harus taat karena udah bau tanah. Kalau enggak taat, aneh. Nenek-nenek maksiat, aneh. Karena udah ringkih, udah enggak kuat, tapi justru anak-anak muda Yang apabila mereka menahan hawa nafsunya, mereka tahan hawa nafsunya, maka itulah yang akan dinaungi oleh Allah. Mereka mampu melakukan maksiat tapi mereka tahan karena takut pada Allah. Yang berikutnya siapa? Pemuda-pemuda yang diajak zina oleh perempuan cantik tapi dia menolak karena dia takut pada Allah. Itu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, luar biasa. Masya Allah maka apa yang harus dilakukan di surat An-Nur 30 31. Ini kita membahas nanti untuk menjadi ibu yang hebat. Pertama dulu dari awal ini selain menjadi diri yang baik, pasangan yang baik, baik. apa? Belajar dari surat An-Nur 30 31. Qulil mukminin yaudzu min absarihim wa yahfadzuna qur'anuhum. Qulil mukminat yaudzu na min absarihim wa yahfadzna qur'anuhun hanya untuk yang beriman saja. Katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Pandangan kemaluan dijaga. Jaga kesucian dirimu, jaga kesucian anak-anak perempuanmu. Zaman sekarang ibu-ibu justru mengatakan Bapak-bapak justru mengatakan Malam minggu nak Gak pergi sama pacar Ada yang begitu? Masih jomblo saja Ada yang begitu? Kok jomblo sih pergi sama berduaan Tuh sama pacar khusus malam minggu Boleh pulang sampai jam 12 malam Ada yang begitu? Dirimu menjerumuskan anakmu sendiri Bagaimana kita lihat tengah malam anak-anak perempuan keluyuran di mana orang tuanya? Banyak enggak? Bu Pak, banyak enggak anak perempuan keluar dengan baju-baju terbuka dengan laki-laki naik motor ke sana kemari, naik mobil pergi ke tempat-tempat hiburan malam banyak? Banyak, di mana orang tuanya? Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang anak pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua itu datang pada Umar bin Khattab dan mengadukan perbuatan anaknya. Wahai Umar, Amirul Mukminin, anakku ini durhaka sekali padaku. Apa kata Umar bin Khattab? Panggil anak itu kemari. Aku mau memberikan nasihat kepadanya. Sebelum Umar bin Khattab mengatakan nasihat pada anak itu, anak itu mengatakan, "Tunggu dulu, Amirul hak dari seorang anak yang didapatkan dari orang tuanya. Ada kata Umar bin Khattab, "Apa?" kata sang anak, "Apa ini katakan Umar bin Khattab memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan Al-Qur'an atau pendidikan agama?" Apa kata anak tersebut, "Ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukannya kepadaku." Maka kata Umar bin Khattab, "Orang tuamu sudah durhaka sebelum engkau durhaka kepadaku." orang tuamu, orang tuamu berhak pada sang anak sebelum sang anak berhak kepadanya. Artinya apa? Pilih pasangan yang baik, berikan nama yang baik, kemudian berikan pendidikan agama. Tadi kita membahas untuk menjadi ibu yang hebat, generasi pembentuk generasi yang hebat adalah pilih pasangan baik, prosesnya pun harus baik. Prosesnya jangan dikotori dengan hal-hal hawa nafsu yang tidak bisa engkau jaga. Begitu indah Islam itu, ternyata sangat luar biasa. Kemudian ini yang paling penting, terakhir karena sudah of ya cepat sekali ya sudah harus selesai sayanya terakhir Bapak dan Ibu semua untuk ibu-ibu bagaimana mungkin mendidik membuat anak itu baik kalau kita tidak baik seorang ibu yang baik mampu mendidik anak-anaknya menjadi baik anak-anak baik jadi generasi baik generasi baik jadi umat baik dari siapa ibu perempuan yang rusak bagaimana mungkin bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik sehingga wahai para ibu tugasmu adalah madrasah pendidik pertama begitu banyak orang-orang menyerahkan pendidikan kepada babysitter menyerahkan pendidikan kepada mbak di rumah mbak di rumah tugasnya membantu pekerjaanmu yang lain-lain tapi khusus pendidikan agama adalah tanggung jawabmu Al-Qur'an memang banyak membahas tentang tugas seorang ayah mendidik anaknya seperti Luqman yang sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Irin Hafiduddin tadi tapi ibu pun tidak kalah penting karena ibu adalah kepala di rumah tangganya Ibu adalah kepala di rumah Anak adalah peniru paling ulung, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Peniru paling hebat di Anak-anak. Dia meniru apa yang dia lihat, dia meniru, apa yang dia dia meniru semua perbuatan -perbuatan kita. Maka kalau anak nakal, wahai para ibu, kulukalam abduah. Setiap perkataan adalah doа Jangan sekali-kali terontak dari mulut, khusus mulut, para ibu dasar anak nakal, dasar anak bodoh Maka nanti anakmu akan menjadi anak nakal dan anak bodoh Kenapa engkau tidak katakan anak solihah? Masya Allah, anak solihah, katakan seperti itu Supaya apa? Supaya anak yang nakal itu menjadi anak solih dan solihah Biasakan perkataan-perkataan yang baik Jangan memukul anak, wahai ibu sering kita lihat banyak ibu-ibu yang mencubit anaknya. Ekspresinya sih biasa aja, tapi tangannya ah uh, ya. Dicubit anaknya, dipukul anaknya. Tidak akan menyayap tidak akan disayangi oleh Allah orang yang tidak menyayangi. Kata Rasul apa? Waktu Rasul lagi gendong bayi yang tipis Sang ibu mengambil bekas bayi tersebut, kata Rasul apa? Tipis ini bisa dihilangkan dengan air, bisa dibersihkan, tapi hendak hati anak itu belum tentu engkau bisa bersihkan, belum tentu engkau bisa sembuhkan. Sehingga bagi kita-kita semua yang bertekad untuk menjadi ibu-ibu saleh, ibu-ibu salihah, bapak-bapak yang saleh, tanggung jawab terutama karena saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kepada para ibu, para ibu, mari kita berusaha termasuk saya Nanti asa berdoa, Rabbihabli minas solihin. Rabbana hablana min ladunka dzuriyatan thayyibatan innaka samii'at du'a. Kita berdoa anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrota a'yun waj'alna ja lilmuttaqina imama kita berdoa kepada Allah anak sebagai penyejuk hati karena posisi anak di Al-Qur'an Al di surat At-Talaq 14 sampai 15 ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi bagi kita. Maka ketika kita paham doa seorang ibu langsung didengar kata hijab maka doakan yang baik-baik, berikan contoh yang baik-baik. Kita pengen anak kita, hafal Qur'an, ibunya sendiri hari dengar lagu-lagu. Lebih hafal lagu dibanding hafal Quran. Malu tidak? Malu. Anak takut saja nih acaranya Ustaz Bahir Nasir hafiz Quran nanti. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja sudah hafis. Tapi si ibu-ibu, kita pengin anak kita hafal Quran dirinya sendiri enggak belajar Quran. Mana kutu hasanahnya? Mana contoh yang baiknya? Kita serahkan pendidikannya seluruhnya pada orang lain. Ibunya sendiri tidak begitu, bapaknya sendiri tidak begitu. Bagaimana mungkin bisa menciptakan anak-anak yang hebat? Sehingga untuk bapak dan ibu untuk saya pribadi bertekad untuk menjadi qautwah hasanah. Sarannya apa lagi? Ini nasihat untuk saya pribadi. Pertama di dalam Al-Qur'an seluruhnya diajarkan kepada kita semua untuk mendidik anak tauhid dulu. La tusyrik billah jangan menyekutukan Allah. La ta'budun illallah surah Al-Baqarah 83. Jangan menyembah selain Allah itu dulu. Mendidik anak tauhidnya dulu kuat sehingga kelak ibu dan bapak mau menyekolahkan dia ke luar negeri, mau menyekolahkan dia di manapun kokoh akidahnya, kokoh imannya sehingga dia tidak bisa untuk diwarnai tapi dia mewarnai dengan Islam rahmatan lil alamin karena apa? Kokoh tauhidnya. Bisa kok aqidah tauhid kenapa? Karena bapaknya hebat, tauhidnya kuat. Ibunya kokoh tauhidnya bersinergi menghasilkan anak-anak yang hebat. Penting satu lagi. Ini seringkali dilupakan sebelum saya selesai, sudah selesai ya. Mohon maaf agak overdurasi ya. Satu lagi, bapak dan ibu kalau ingin menghasilkan mendapatkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, nasihat untuk diri diri saya pribadi cara membuatnya pun harus ada adab-adabnya. Jangan langsung tancap gas aja Apa itu? Wuduk dulu Setelah itu doa Hafalkan doa ini Bismillahimallahu ma janibna syaitan Wa janibis syaitan Ma rozak tanah Itu doa apa? Doa berjimat Supaya anak yang lahir tidak diganggu oleh syaitan lihat prosesnya baik mulai dari pilih pasangan yang baik cara pembuatannya prosesnya baik kemudian mendidiknya dengan Al-Qur'an dan tauhid maka ia akan menjadi generasi-generasi kebanggaan Allah dan Rasulullah mau Bu Pak hmm sekarang malaikat lagi banyak karena ini majelis ilmu saya hanya minta satu doa dari Bapak dan Ibu semua saya ingin sekali anak saya umur 6 bulan saya panggil ustazah Maryam umur 6 bulan udah saya panggil ustazah Bu ya Jadi mohon doanya Bapak dan Ibu kelak ia bisa memberikan pencerahan untuk banyak orang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini ada ribuan orang mengaminkan kan? Maka doakan semoga anak-anak saya, anak kita kelak semuanya akan menjadi kebangan Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi kita berdoa sama-sama, Rabbana hab lana min azwajina wa zuriatana qurrata a'yun waj'alna lil mutaqina imama. Semoga Allah menganugerahkan pasangan dan anak-anak kita sebagai penyejuk hati kita dan kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat kita saling mendoakan satu sama lain. Bertemu lagi insyaallah kalau tidak Dunya di dishurganya Allah. Ramatati wa bilahfi kwal hidaya wa salaamu alaikum